Bila pada malam ini kita bisa terwujud di kelas ini, tidak merasa untuk melanjutkan kajian rutin kita di dalam pembahasan kitab Fadlul Islam keutamaan dan keunggulan keistimewaan agama Islam. Ya. Soalan wali fiqh maklum tahar, kita lihat mereka telah Muhammad bin Abdul Wahab. Semoga Allah merahmatinya. Bab, kau ini Pembahasan tentang firman Allah subhanahu wa taala, ya Allah dan kita lima tuhan Wahai para ahlul kita. Ya. Yaitu Yahudi dan Nasara. Kenapa kalian berdebat berkaitan dengan Nabi Ibrahim? Ya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa ahlul kita, ahlul kita itu mensintakan Among kitab itu adalah Yahudi dan Nasron ya, orang-orang Yahudi dan Nasora. Itu mereka menyatakan dan mengaku bahwa Nabi Ibrahim itu mengikuti agama mereka. Ya, Nabi Ibrahim itu orang Yahudi. Jadi orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu orang Yahudi. wah muslim dan sebagai orang Islam ya ini apa ayat yang pertama wa kaudihi dan ayat yang kedua wa mayar bobuambil dari Ibrahim bareng siapa yang menentang agama Ibrahim ilaman syafi'an nafsah kecuali orang-orang yang bodoh Walakonis taufanam fidjunya, karena Nabi Ibrahim itu telah kami pilih sebagai orang yang terbaik, Nabi yang terbaik di dunia pada waktu itu. Wa innaufil afir, jasa sembunyinya Nabi Ibrahim itu di akhirat lamina sawlini, termasuk orang-orang yang soleh. Ya, ini ayat yang disampaikan oleh penulis kepada kita Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudaraku. Di dalam ayat ini uh, menjelaskan kepada kita salah satu keunggulan ya, salah satu keunggulan agama Islam, agama kita yang kita perlu adalah bahwa agama Islam, agamanya Nabi Muhammad itu sama dengan agamanya Ibrahim alaihissalam, ya, jadi Ibrahim alaihissalam itu juga seorang Muslim. Kita juga seorang Muslim. Jadi sama antara agama kita dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Agamanya Nabi Muhammad sama dengan agamanya Nabi Ibrahim. Agama Ibrahim itu agama Islam dan Ibrahim itu bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani. Ya. Kemudian Bapak Ibu-ibu dan saudara-saudaraku, yang dimuliakan oleh Allah SWT Apa perbedaan dan keunggulan agama Ibrahim daripada agama-agama yang lain? Ya, itu apa? Keunggulannya ada dua Yang membedakan Antara agama Ibrahim Dan juga agama kita Agama Islam Dengan agama Yahudi Dengan agama Nasoro Dan agama-agama yang lain Yang pertama Bahwa Agama Nabi Ibrahim itu ya Ciri Yang membedakan Yang pertama adalah nah, Agama Ibrahim hanifiyah. Hanifiyah itu artinya apa? Hanifiyah itu artinya apa? Mu ilah tauhid, ya, agama yang mengajarkan tauhid. Tauhid itu hanya menyembah kepada satu Tuhan, ya. Agama yang mengajarkan tauhid hanya beribadah kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan menjauhi segala bentuk perbuatan syirik. Iya. Kalau agama Yahudi, agama Nasoro di dalam ajaran agama mereka itu ada kesyirikan. Kesyirikan atau politeisme. Ya. Kesyirikan itu artinya Tuhan-nya banyak, ya. Dalam agama Yahudi itu ada Uzair. Uzair itu anaknya Allah. Mereka menyembah Allah, juga menyembah Huzail. Ini karena dianggap anaknya Allah. Agama Nazor. Di dalam agama Kristen pun seperti itu. Ada Trinitas, ada tiga Tuhan. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Ya, semuanya disembah. Ini kesyirikan ya, karena Tuhannya banyak bukan satu saja ya di dalam agama yang lain, misalnya agama apa, Hindu ada dewa Brahma ada dewa Wisnu, ada dewa Siwa, ya. ada dewa yang banyak menyembah banyak Tuhan. Tapi kalau agama Ibrahim Salam dan juga agama kita agama Islam yang membuat kita itu lebih unggul daripada agama mereka. Kita itu Tuhannya hanya satu. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menciptakan langit dan bumi itu Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang memelihara langit dan bumi Allah. Yang merusak, yang merusak artinya yang menurunkan bencana alam misalnya Allah. Semuanya yang berpuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan agama-agama yang lain tadi. Ya, seperti agama Hindu itu Dewa Brahma itu yang menciptakan. Yang menciptakan langit dan bumi ini menurut mereka adalah Dewa Brahma. Kalau yang memelihara ini Dewa Wisnu. Kalau yang merusak ini Dewa Siwa. Ya, berarti apa? Berarti Tuhan mereka itu tidak sempurna Berarti Tuhan berahmat Dewa berahmat tidak bisa merusak Dewa siwa tidak bisa mencipta Berarti ada kekurangan ya, kekurangan Dewa atau Tuhan Yang kita sembah itu harus sempurna ya, Kita harus menyembah Yang maha sempurna Tapi kalau Tuhan-Tuhan Agama yang lain itu banyak berarti tidak sempurna, butuh bantuan. Ya, ini menciptakan tapi ini tidak bisa merusak. Ini menciptakan tapi tidak bisa memelihara. Berarti kan ada kekurangan. Kenapa disembah? Kenapa menyembah Tuhan yang adil dan Ya, ini apa? Keunggulan agama Islam. Ya, dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya, yaitu apa? Kita hanif agama kita itu agama ibrahim dan juga agama kita agama Islam itu agama yang hanif yang lurus yang hanya menyembah satu Tuhan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja ya kemudian yang kedua Bapak-bapak ibu-ibu dan jemaah saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ciri yang membedakan agama kita agama Islam dan juga agamanya Ibrahim alaihissalam dengan agama-agama yang lain adalah as-samha ya as-samha jadi agama Ibrahim itu al-hanifiyatus samha ya samha itu artinya adalah agama yang menuntunkan dan memerintahkan kemudahan, memberikan kemudahan bagi umatnya. Ya ini keunggulan agama Islam, yaitu bahwa bahwa ajaran Islam itu memberikan kemudahan bagi umatnya. Nih, bentuk atau berbeda dengan agama-agama yang lain ya seperti agama Yahudi atau agama Nasoro ya zaman dahulu itu beda berat berat memberatkan umatnya ibadahnya berat ya seperti di dalam Al-Qur'an dipisahkan tentang kisah Nabi Musa dan umatnya ya umat Nabi Musa itu pada suatu hari apa menyembah sapi ya ada apa mereka menyembah sapi. Kemudian Nabi Musa datang kepada umatnya yang menyembah sapi. itu Nabi Musa pergi, kemudian umatnya itu menyembah sapi. Maka Nabi Musa berkata, "Fadubu ila barikum, faqatulu am usabun." "Kalian wahai umatku bertaubatlah." Kepada Allah kalian, kepada pencipta kalian, ya bertobat dari ngopo perbuatan syirik, ya, syirik menyembah sapi dan musir, ya, maka harus bertobat. Bagaimana cara agar taubatnya itu diterima? Ya itu dengan cara fakulu alhusabu, bunuh diri harus membunuh diri kalian agar apa? Dosa-dosa kalian itu diterima atau dihapuskan oleh Allah kalian bisa masuk surga karena kalian telah berbuat syirik maka dengan diri sendiri berat boten aurat boten seperti itu apa pak berbuat dosa kemudian apa agar dosa kita itu bersih dengan mulut diri berbeda dengan ajaran kita ajaran apa Agama Islam nih ya, Kalau dalam agama Islam Berbuat dosa apa saja Berbuat dosa sirik Atau berbuat dosa kafir Atau berbuat dosa Besar membunuh Misalnya orang lain judi, mabuk Maka Bagaimana biar bersih Ya cukup bertobat Tobat Tobat itu Cara, Caranya menyesal cukup menyesal, Abu saya menyesal kenapa kemarin saya mencuri, menyesal sedih, ya. Kemudian yang kedua adalah apa? meninggalkan dosa tersebut, saya tidak mau mencuri lagi. Yang ketiga bertekad, saya bertekad nanti tidak mencuri lagi. Ya cukup dengan tiga perkara ini saja tiga perkara, ya agar dosa kita itu bisa hilang dengan menyesal, dengan meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulang. Ini sudah selesai. Allah ampuni. Allah sudah membersihkan. Walaupun dosanya sebesar gunung, sebanyak buih di lautan, yang penting bertobat, maka Allah hapus dosa-dosa kita. Ya, ini beda. Ya, ajaran agama kita itu mudah berbeda dengan ajaran Yahudi dan Nasron. Ini keunggulan. Ya, keunggulan agama kita. Ya, di dalam kitab Injil disebutkan, ya barang siapa yang melihat seorang laki-laki melihat seorang wanita dengan syahwat, timbul syahwatnya, maka apa? dicopok matanya dicopoklah. Biar bersih Daripada matamu itu membuat dosa Menyebabkan seluruh tubuhmu masuk neraka Maka lemparkanlah matamu saja Ini ajaran injil Kalau mencuri Tangan kananmu mencuri Maka potonglah tangan kananmu Daripada tanganmu itu Membuat seluruh tubuhmu masuk neraka Maka lemparkanlah tangan kananmu ini ajaran injil, ya. Ini berag ajaran apa agama-agama zaman dahulu, ya. Nah dan banyak lagi ya, banyak lagi contoh-contoh yang membedakan antara apa ajaran kita, ajaran Islam dan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan ajaran orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro Ya ini Jadi kesimpulannya ibu-ibu Bapak-bapak, ibu-ibu eh, Tadi Penulis menyebutkan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Orang-orang Yahudi itu Menyatakan Ibrahim itu orang Yahudi Orang Nasoro Mengatakan Ibrahim itu Agamanya Nasoro tetapi Allah menyatakan Bahwa Ibrahim itu orang Islam ya, Ibrahim itu agama Islam Dan Keunggulan Agamanya Ibrahim Berarti juga Menunjukkan keunggulan Agama kita adalah Dua, yang pertama Al-Hadifiya Jadi ajarannya Nabi Ibrahim itu Mengajarkan Menyembah Sahabu Tuhan Tidak Menyembah banyak Tuhan Yang kedua Ajaran yang Nabi Ibrahim Dan juga Ajaran agama kita Itu mengajarkan Kemudahan sama Kemudahan kepada umatnya Ya berbeda Dengan Ajaran agama-agama Yang lainnya Ya Kemudian kita Lanjutkan Wafi Hadis al Hawariz dan juga yang termasuk di dalam hadis ini yang berkaitan dengan bab ini adalah hadis yang menerangkan tentang Hawariz. Hawariz itu tentang ada kisah atau cerita, ya. Orang-orang yang orang Islam yang berlebihan di dalam melaksanakan agama, ya mereka membaca Al-Quran dengan sangat banyak, sholat dengan sangat banyak, berpuasa dengan puasa yang banyak, <tuh> sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan diruna salatakum ala salatihim ya, wahai sahabatku kalian akan merasa salat kalian itu Remeh sedikit dibandingkan salat-salat mereka puasaakum ala siyamihim wahai sahabatku kalian akan merasa puasa kalian itu sedikit dibandingkan puasa mereka wa qira'atukum 'ala qira'atim dan kalian merasa sedikit bacaan Al-Qur'annya dibandingkan bacaan Al-Qur'an mereka. Ini sahabat. Ya, padahal sahabat Nabi itu orang yang paling rajin salat, puasa, baca Al-Qur'an. Tetapi dibandingkan dengan thawaris itu skala. Ya. Tetapi Rasulullah berkata bahwa yang berku nama Nabi, kama yang berku sah mu minaromnya. Orang-orang kawaris ini keluar dari agama Islam, ya, keluar dari agama Islam dengan cepat, seperti keluarnya anak panah pada waktu mengenai sasarannya. Ya, kalau ada orang mana, misalnya ini kena, tembus dengan cepat, jadi seakan-akan tidak terasa. Ya jadi orang koalis itu orang yang banyak ibadah Berat memberatkan diri dalam ibadah Tetapi mereka keluar dari agama nah, Ini menunjukkan kepada kita Bapak Yuhul dan Jamaah Bahwa agama Islam itu tidak me Merintahkan untuk memberat-beratkan diri Tidak memerintahkan kita itu Memberatkan memberat diri dalam ibadah Tidak boleh Ini terlarang ya. Ibadah itu Di dalam Islam harus sesuai Dengan porsi ya. Kalau dalam obat itu harus Sesuai dengan Dosisnya ya. Kalau obat itu ya Tiga kali satu Berarti dimakan ya Tiga kali satu pil Itu dimakan Tidak boleh dimakan Tiga langsung Malah nanti tidak sembuh Malah jadi sakit Ya maka Di dalam ajaran Islam Itu juga seperti itu ya Sholat Kita mau ibadah sholat Ada aturannya Sholat yang wajib itu lima kali Ya Subuh, duhur, azam, mahu dibisah Kalau subuh Minta warokah Ya maka tidak boleh kita, saya Mau e, Pahalanya itu lebih banyak Saya mau sholat subuh 10 rakaat Ini gak boleh Bukan dapat pahala Tapi malah dapat dosa ya. Ini jadi Islam itu Bukan banyak-banyakan Tetapi sesuai dengan aturan Ya Ini hadis Kewaliz ya Waqat taqadam dan telah lewat Ya artinya menunjukkan bahwa Islam itu apa yang menjadi patokan ukuran itu bukan banyaknya ibadah. Ya seperti tadi orang pewaris ibadahnya banyak, tapi kenapa malah mereka keluar dari agama? Ya maka berarti Islam itu adalah yang penting sesuai dengan aturan, tidak memberatkan. Wafihi Aidon an alas. Kemudian penulis menjelaskan ada hadis yang lain dari Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara ya. dukiralahun Pernah disampaikan disebutkan di sisi Rasulullah Annama atau sahabatikola ada sebagian sahabat yang berkata, ini ceritanya, ceritanya ada tiga orang sahabat datang menemui salah satu istri Nabi saw. Ya, kemudian tiga orang sahabat itu bertanya kepada istri Nabi ini bagaimana ibadahnya Rasulullah kalau di rumah, kalau di rumah itu solatnya bagaimana, puasanya bagaimana, ya maka istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan Rasulullah itu kalau di rumah solatnya seperti ini, puasanya seperti itu, ya kemudian tiga orang sahabat ini mengatakan saya pengin lebih, ya daripada Ibadahnya Rasulullah ya Karena Rasulullah itu orang yang Sudah diampuni dosanya Ibadahnya saja Bagus, maka saya Pengen bagus lagi Karena saya banyak dosa ya. Maka Orang yang pertama nih, Ada tiga orang tadi Orang yang pertama mengatakan Amma anak Kalau aku Fala akun lah Aku tidak akan makan daging saya akan apa, Berusaha Tidak makan daging Selama-lamanya, saya hanya makan Kurma atau e, Makan roti saja Agar Rajin ibadah, saya tidak mau makan daging Orang yang kedua mengatakan Kalau aku fa akumu. Aku akan berdiri Solat malam terus walah anak dan tidak akan tidur ya jadi kalau malam saya akan berdiri sholat malam tidak tidur agar ibadah saya itu lebih banyak daripada ibadahnya Rasul saw waalaikumualaikum warahmatullah wakola alor berkata orang yang ketiga ama anak kalau aku falahatul jahwa junisa aku tidak akan menikahi wanita wanita itu mengganggu ibadah saya akan mengujang selama-lamanya di masjid membaca quran tidak akan apa ada kegiatan yang lain, pokoknya ibadah terus tidak mau melihat. Wakola akhir ada yang lain mengatakan, ama anak Faasum, <c Vu horror> kalau aku akan puasa terus, wala <ini> uftir <nothin> dan tidak akan buka ya, tiap hari puasa, tidak akan buka artinya tiap hari puasa terus, ya tidak ada Seling-selingannya Ya, ini ada berapa tadi berarti empat orang, ya, berkata seperti itu. Fakohalabi yusolomullah walewasalam maka pada waktu Rasulullah saw wa datang dan mendengar ucapan mereka maka Rasulullah marah ya tidak setuju dengan apa yang mereka katakan ya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wahai demi allah aku adalah orang yang lebih baik daripada kamu lebih bertakwa lebih berilmu ya jadi aku Rasulullah itu lebih berilmu lebih bertakwa daripada kalian walakin nih akan tetapi aku aku muwa'anam Aku sholat, berdiri, dan juga tidur. Ya, aku tuh lebih bertakwa, lebih baik daripada kalian. Tapi aku juga tidur. Wa asum wa austir. Aku berpuasa dan juga aku berbuka. Puasa kadang-kadang puasa jauh, kadang-kadang Senin, Kamis, ya, juga berbuka. Tidak tiap hari berpuasa. Wa ada zawa Aku juga menikahi dengan wanita bahkan istriku banyak wa'atul dan aku juga makan daging ya padahal aku itu lebih baik lebih bertakwa daripada kalian faman raghiba an sunnati maka barang siapa yang tidak menyukai tidak mengikuti petunjukku petunjuk nabi tadi petunjuk nabi bagaimana Ya, kalau sholat malam itu ya ada tidurnya. Kalau puasa itu ya ada bukanya. Petunjuk Nabi itu ya nikah, ya, juga makan daging, kadang-kadang makan tempe dan yang lain ya makan kurma. Ya, maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, fala izaminni, maka bukan termasuk golonganku. Bukan termasuk golongan umat Islam. Golongan yang baik dari umat Iya, berarti apa, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku di dalam hadis ini menunjukkan keunggulan agama kita, agama Islam itu bahwa agama kita itu tidak memberatkan kita, ya, tidak menginginkan kita itu berat-berat memberat-beratkan diri, ya, berpuasa terus, sholat malam terus, ya, ini tidak seperti itu yang diinginkan agama kita tetapi agama kita itu menginginkan kita itu mudah di dalam kehidupan dunia kita mudah, gampang bahagia, sejahtera dan juga e, bahagia di akhirat nanti ini e, apa ajaran agama Islam. Ya. Nah, ini Bapak-bapak, ya, Ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari kajian kita malam hari ini, keunggulan agama Islam itu yang pertama mengajarkan beribadah dengan tauhid menyembah satu Tuhan satu sesembahan yang bernuwa adalah samsak mengajarkan kemudahan kepada umatnya dan tidak ingin memberatkannya ya ini yang bisa kita bahas kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini semoga bermanfaat dan sebelum kita akhiri silakan mungkin ada pertanyaan oh, Bapak saya